Tanya, tanya jawab tanya -tanya, menit, menit. Oke, ada tanya jawab 5 menit Nah 5 menit Sekarang jam 9, 9 lewat 5 Fadol, kalau ada yang mau bertanya Iya, silakan. Dengan apa? Nah apa dengan apa definisi ahlul kitab kitab kemudian bagaimana animitasnya kepada masyarakat itu dengan kitab perkataan. Barakallahu fik. Nah, ini pertanyaan berkaitan dengan ahlul kitab ya. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan al yauma uhilla lakumut thayyibat وَطَعَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَمُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ Itu di surat Al-Ma'idah. Ayat berapa surat? Ayat 3, ayat 4 berkaitan dengan halalnya sembelihan Ahlul Kitab dan halalnya wanita-wanita Ahlul Kitab untuk dinikahi. Pertanyaan Bapak ini, apa definisi Ahlul Kitab? Ahlu Kitab itu adalah orang-orang yang mendapatkan Alkitab dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dimaksud mereka adalah orang-orang Yahudi yang mendapatkan Taurat dan orang-orang Nasrani yang mendapatkan Injil dan ahlu Kitab masa dulu sama dengan masa sekarang jadi ahlu Kitab di masa Rasulullah SAW itu sudah kafir. Makanya Nabi berdoa kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Dan ayat-ayat di Al-Quranul al Karim berkaitan dengan Ahlul Kitab. Laqad kafar al-ladhina qalu inna allaha huwal Masihu Isa bin Maryam. Laqad kafar al-ladhina qalu inna allaha thalithu thalaza. Telah kufur orang-orang yang mengatakan Allah itu trinitas Tuhan mereka. Isa itu Tuhan. Itu telah kufur. Dan mereka pada waktu itu Seperti itu agamanya sudah Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Begitulah orang-orang Yahudi yang di kota Medina Rasul menyebut mereka ahlul kita Dan mereka tidak percaya dengan Nabi Mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mereka mengakui Uzair adalah anak Tuhan Dan seperti itulah ahlul kita Tapi tetap hukum itu berlaku buat Ahlul kita sampai sekarang Karena memang ahlul kitab di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak jauh berbeda kekufuran mereka dengan ahlul kitab di masa sekarang ini. Karena mereka sudah kafir pada waktu itu. Bukan dikatakan mereka masih beriman, bukan. Mereka sudah kafir pada waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehubungan dengan tema indahnya Islam Apakah jika seorang suami Hendak berinfak membelanjakan hartanya Fisa bililah Maka harus membicarakan Bermusyarah juga dengan istrinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah dari hamba Allah Semuanya hamba Allah Berkaitan dengan Hubungan suami istri ini Ingat bahawa yang pegang kendali di rumah adalah suami. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima 'ala ba'dinhu wa min amwalihim. Terlalu itu adalah pemimpin-pemimpin bagi kaum wanita karena Allah memberikan kelebihan kepada lelaki itu. Dan juga kepemimpinan itu dikarenakan lelaki memiliki kewajiban memberikan nafkah. Jadi kalau seorang lelaki ingin berinfah, ingin bersedekah, ingin memberi orang tuanya, ingin memberi adiknya atau siapapun, tidak harus berbicara dengan istrinya. Bahkan kalau bisa, jadilah orang yang menyembunyikan sedekahnya. Tangan kanan bersedekah, kiri gak tahu. Istrinya gak tahu juga ketika kita bersedekah istri kita tahu terkadang ada sisi positif ada sisi negatifnya sisi positif mungkin kita akan mengajarkan kepada istri kita bersedekah kita akan ngajarin berinfak tadi kita katakan usahakan bapak-bapak nih punya duit ya usahakan punya duit paling enggak 10% lah dari penghasilannya yang punya kelebihan taruh buat sedekah Ngomong sama istri, kau mau sedekah, mau apa? Ambil duit itu Jadi kita memang ada duit khusus yang gak usah diganggu, itu duit sedekah Karena ingat Allah akan melipat gandakan Sedekah kita Jadi 10 kali, jadi sampai 100 kali, sampai 700 kali dipak. Kita memiliki, kita ngajarin istri kita Supaya dermawan Karena ada wanita-wanita ini Cinta sama harta Lebih dari suaminya Kadang-kadang, nah semuanya Itu Enggak, enggak semuanya Karena ada yang bapaknya lebih cinta kepada harta daripada ibunya Ibunya pandai bersedekah, ternyata suaminya pelit seperti itu Maka kalau urusan sedekah ini tidak harus bermusyarah dengan istrinya Jadi bismillah Apalagi buat orang tua ya Khususnya kalau buat orang tua jangan ngomong sama istri Terkadang istri itu ada rasa cemburu Ada rasa berat Sebagian istri Ketika melihat suaminya ngasih ibunya Ibu lagi, ibu lagi Padahal ada perasaan seperti itu Tapi kalau gak tahu Merasa aman, gak ada apa-apa <Gasuk> Makanya kalau punya duit itu Jangan dikasihkan istri semuanya Kadang kala ATM pegang istri Dek, mau beli bensin Eh Jangan boros-boros Oh, Insyaallah duit. Janganlah. Kasih bagian belanja ma istri tapi kita tetap pegang duit untuk sedekah, untuk bantu orang tua kita, keluarga kita ya. Wallahu albisab. Pertanyaan selanjutnya besok pagi. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan. Allahumma shallallahu alal nabiyina Muhammad wa ala